بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Thumma amma ba'd Alhamdulillah pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kelapangan, mengikuti, pengi, pengi, mengikuti pengajian rutin, yang seperti biasa, sambil tentunya kita menunggu masuknya, waktu solatil isyak, kita mencoba untuk menambah ilmu agama, dengan mengkaji, Dari agama Allah subhanahu wa ta'ala Dari apa yang kita dapatkan Dari keterangan para ulama Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan Atau pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan Kita Matan Abi Shujak, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qadi Abu Shujak, Rahimahullahu Ta'ala, yang kitab ini tentunya membimbing kita semua untuk mengetahui beberapa masalah Ahkam fikhiyah Dari ibadah Dan selanjutnya Kalau Allah memberikan kelapangan Dari muamalah Dan yang lainnya Nama beliau Al-Imam Abu Bakar Ah uh, na nama beliau al-Imam Ahmad Ibnul Hasan Al-Asbahani Al-Qadi Abu Suja Terakhir kita masih dalam kajian dalam bab siwak dalam bab atau fasal siwak yang kita ambil keterangannya terakhir bahwa di sisi sebagian ulama mereka memandang siwak di saat Masuknya duhur atau tergelincirnya matahari. Dibenci untuk melakukan siwak bagi orang yang berpuasa. Tapi di sisi sebagian yang lain. Bahkan siwak tidak bermasalah. Kapanpun waktunya, sehingga sekalipun dalam keadaan berpuasa pada waktu duhur atau tergelincirnya matahari, maka boleh bagi seseorang untuk bersiwak. Adapun penulis Condong kepada pendapat yang mengatakan dibenci. Dan ini pendapat yang didapati sebagian ulama syafi'iyah berpegang dengannya. Tetapi sebagian yang lain bahkan membolehkannya. Seperti. Yang diketahui dari Al-Imam An-Nawawi Al rahimahullahu taala di dalam Syarhul Muhadzab dan Al-Imam Nawawi tentunya bermadzhab Syafi'i. Jadi di sisi mazhab Syafi'i saja terbagi menjadi dua secara garis besarnya membenci dan tidak. Dan wallahu a'lam bis yang lebih mendekati kebenaran yang dikuatkan oleh alimam Nawawi dan ini pendapatnya jumhur ahli ilmi kebanyakan para ulama bahawa bersiwak di siang hari Ramadan atau dalam keadaan berpuasa di waktu duhur ataupun yang selainnya diperkenankan bagi orang yang tentunya hendak menunaikan amalan siwak ini Wallahu'a'lam Aalam sawab Kata Rhamah Allah Taala, dan lebih sangat ditekankan bersiwak itu dalam tiga mukjizat yang paling besar, yaitu: 1. Ketika kita berubah mulut dari keadaan yang tidak bersih keadaan yang bersih. 2. Ketika kita berubah mulut dari keadaan yang tidak keadaan yang 3. Ketika Yaitu ketika berubahnya bau mulut seseorang. Baik itu karena diam ataupun karena yang lainnya. Itu makan atau minum yang mungkin menyebabkan aroma mulut seseorang berubah dan bau kurang sedap. Maka sangat ditekankan untuk bersiwak sangat ditekankan untuk bersiwak. Sebagaimana kita ketahui, bersiwak itu mutahhararul fami wa mardhatun lirabb. Bersiwak itu adalah membersihkan mulut dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika bau atau berubah aroma mulut, bau aroma mulut kita, maka Sangat ditekankan untuk bersiwak. Sangat ditekankan untuk bersiwak. Dan tentunya kalau seorang melakukannya. Dia mendapatkan pahala ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa? Dengan bersiwak. Dia mendapatkan amalan sunnah. Dia mendapatkan amalan sunnah. Sebagian. Para ulama bahkan mengatakan solat dengan keadaan bersiwak itu lebih utama daripada solat dalam keadaan tidak bersiwak. Artinya menunjukkan betapa ditekankannya siwak apatah lagi ketika berubahnya aroma, aroma mulut wallahu a'lam bissawab Kemudian yang berikutnya wa indal qiyam minan naum dan ketika bangun tidur Adapun ketika bangun tidur tentunya kita semua bisa merasakan aroma kit aroma mulut kita atau bau mulut kita berubah dalam waktu lama kita tidak berbicara. Dan dalam waktu lama tidak kita gunakan mulut kita. Ketika itu terjadi perubahan aroma mulut. Maka ditekankan seorang yang bangun tidur. Hendaknya dia bersiwak terlebih dahulu. Adalah Nabi SAW. Apabila bangun tidur Amalan Di antara amalan yang pertama beliau lakukan Dari amalan-amalan yang pertama beliau lakukan adalah Bersiwak Adalah bersiwak Sampai suatu waktu Terdengar suara Sangking beliau berdalam-dalam ketika bersiwak Artinya seperti kita bersikat gigi kalau berdalam-dalam maka seakan-akan kita akan muntah. Demikian. Sehingga yang utama ketika seorang bangun tidur. Hendaknya dia bersiwak terlebih dahulu. Terlebih dahulu baru kemudian dia berwudu baru kemudian dia berwudu wallahu alam bissawab kemudian yang ketiga ketika ketika hendak atau bangkit untuk Solat. Dan tentunya ini amat ditekankan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Laula'an ashukkah ala ummati, la amartuhum, bissiwaki, indakuli, salatin. Kalau tidak memberatkan umatku." maka aku, aku akan perintahkan kepada mereka, agar bersiwak setiap kali hendak menegakkan solat, kalau seandainya tidak memberatkan mereka. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, ini menunjukkan, Perkara ini perkara yang ditekankan. Yang pertama kali hukumnya adalah wajib. Bersiwak. Tetapi kemudian, karena akan memberatkan umat ini, maka berpaling dari, yang wajib dari, wajib ke sunnah. Berpaling dari, yang wajib menuju kepada sunnah. Atau, tadinya mungkin diwajibkan, kemudian menjadi sunnah, kalau tidak memberatkan. Kalimat laula an asyukah. Demikian, sehingga, kita pun, untuk mengupayakan bersiwak pada tiga tempat tersebut. Sebagai ganti daripada, mungkin di antara kita, tidak memiliki kayu siwak, maka kita bisa menggunakan apa yang fungsinya dan gunanya seperti kayu siwak. Fungsinya dan gunanya seperti kayu siwak. Yaitu segala apa yang bisa dipakai untuk membersihkan mulut dan lisan. Kita telah menyampaikan beberapa waktu yang lalu atau pertemuan kemarin sikat gigi bisa menggantikan apa kayu siwak karena yang dimaksud dengan siwak bisa jadi dua bisa perbuatan bisa alatnya. Kalau diinginkan perbuatan tentunya semua apa yang membersihkan mulut termasuk dari bersiwak. Kalau diinginkan dengan alatnya maka siwak itu atau lebih cenderung dan lebih condong kepada kayu siwak. Tetapi tentunya menyiapkan kayu siwak bagi siapa yang sulit untuk menyiapkannya. Dimudahkan baginya untuk menggantikannya yang lain. Sehingga didapati Ali radhiyallahu taala anhu pernah bersiwak dengan jarinya. Jari ketika hendak berwudu memasukkan jarinya ke dalam mulut membersihkan mungkin apa yang tersisa di mulut, di gigi. Kemudian dia kemudian beliau beliau radhiyallahu taala anhu berkumur-kumur dan berwudu sebagaimana hal ini bisa kita lakukan kalau kita tidak mendapatkan apa kayu siwak atau apa yang mengganti kayu siwak tersebut dari sikat gigi dan yang lainnya. disebutkan di sini wa alam annahu yahsulul isti'ab bi kharqatin wa bi kulli khashanin mazil wal-'ud wal-araq awla wal-afdal ay wal yakuna yabisan dikatakan ketahuilah bersiwak itu juga dapat diperoleh dengan menggunakan kain atau apa yang kasar. Segala apa yang bisa melenyapkan kotoran. Tetapi tentunya kayu ataupun jenis kayu arak, kayu siwak itu, itu lebih utama. Dan lebih utama lagi kalau kayu siwak itu basah. Basah, yaitu kayu yang masih basah atau dibasahi dengan air. Dibasahi dengan air. Itu lebih utama karena nantinya akan melenyapkan khatara yang ada di mulut dan di gigi dengan dibasahi atau dengan kayu siwak yang memang masih basah karena kayu siwak yang masih basah didapatkan padanya getah yang sangat berfungsi dan bagus untuk kesehatan mulut dan gigi wallahu a'lam bis-shawab dan walaustaqabi isb atau bi isba'in walaupun mungkin juga seorang bersiwak dengan jari walaupun mungkin mungkin seorang bersiwak dengan apa dengan jarinya sehingga di sini bentuk penekanannya karena kita semua memiliki jari alhamdulillah kalau misalnya kita tidak mendapatkan apa kayu siwak atau apa yang mengganti kayu siwak maka terakhir kita menggunakan apa jari kita jari kita kita menyela-nyela gigi kita naam sehingga terpenuhi lah yang namanya membersihkan apa? mulut. Wallahu a'lam bissawab. Dengan demikian secara umum dari apa yang kita dapati dari kitab di sini selesai berkenaan dengan pembahasan siwak. Namun ada hal yang perlu kita perhatikan yaitu adab-adab yang perlu diperhatikan ketika seorang bersiwak yang pertama tentunya disenangi kalau dia membersihkan giginya Dengan memakai kayu siwak yang lebih besar. Karena dengan yang lebih besar akan mencakup giginya. Sementara kalau dia ingin membersihkan lisannya. Maka disenangi baginya untuk menggunakan kayu siwak yang panjang ini yang diterangkan oleh para ulama kemudian dia memulai dari sebelah kanan terlebih dahulu karena disenangi memulai pekerjaan yang baik dari apa Sebelah kanan, jadi dia mulai dari sebelah kanannya. Sebelah kanan baru terus ke arah yang kiri. Mulai dari sebelah kanannya. Dan tentunya dilarang secara umum seorang melukai. Dirinya Dilarang secara umum seorang melukai dirinya Termasuk ketika dia bersiwak Dilarang dia Untuk melukai gusinya Dan mulutnya Dengan siwaknya Maka Dia Melembutkan siwaknya Melembutkan Siwaknya, jangan dia bersiwak Dalam keadaan Siwak yang dia pakai Dapat melukainya Dapat melukainya Dimelembutkannya Adalah Nabi SAW Ketika hendak bersiwak Aisyah Melembutkan dulu apanya Ujung siwaknya Dilembutkan dulu oleh Aisyah Ujung siwak Nabi Baru Nabi memakainya Dan suatu waktu Karena Nabi sangat ingin bersiwak. Maka diambil potongan siwaknya siapa? Siwak saudaranya Aisyah, Abdurrahman dipotong. Tentunya dipotong belum siap siwak ini. Sehingga Aisyah langsung menggigitnya. Mengeratnya dengan gigitnya. Lantas melunakkannya dengan ludahnya. Karena ini adalah istri beliau. Lantas diberikan kepada Rasulullah. Sehingga Rasulullah siap langsung memakainya. Artinya. Kita tetap menjaga mulut kita. Kemudian. Ada hal yang ulama berselisih pandang. Tentang bersiwak ini. Yaitu. Apakah bersiwak dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri? Apakah bersiwak dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri? Sebagian mengatakan tangan kanan. Karena Rasulullah menyenangi. Memulai dengan kanan. Sebagian yang lain mengatakan dengan tangan kiri. Karena bersiwak ini sama dengan bertohara. Kalau kita bersuci istinja dengan apa? Tangan tangan kanan sementara kita bersiwak membersihkan apa? kotoran yang ada dalam mulut kita dengan kiri yang lain mengatakan bebas bisa kanan bisa kiri Allah alam biso'ab perkaranya lapang perkaranya lapang kalaupun mungkin dianggap baik kalau tujuannya untuk tujuannya untuk ingin membersihkan mau menggunakan tangan kiri? Tidak mengapa. Kalau tujuannya. Naam. Pengin melakukan sesuatu dengan memulai tangan kanan atau memulai dengan yang kanan? Wallahu a'lam biswat juga baginya untuk memakainya dengan tangan tangan kanannya sehingga perkaranya lapang Allahu a'lam bis demikian yang kita dapatkan dari keterangan tentang adab di antara adab bersiwang qala rahimahullahu taala Faslun Faraid Faraidul atau Faraidil Wudu Faslun Faraidul Wudu Fasal yang baru tentunya berkaitan dengan kewajiban-kewajiban berwudu. Kewajiban-kewajiban berwudu. Kewajiban-kewajiban berwudu apa saja? Apa saja? Dan tentunya pula kalau dikatakan di sini kewajiban, di sana ada yang di disunnahkan. Di sana ada yang disunnahkan. Kalau ini dikatakan kewajiban, Maka tentunya pula di sana ada yang disunnahkan. Wallahu aalam bismillah. Faslun wa faraidul wudhu sitah. Fasal dan kewajiban berwudhu itu ada enam. Ada enam. Sebagaimana disebutkan dalam kitab ini. Ada enam. Yang pertama disebutkan di sini. An-niyatu. An-niyatu. Yang pertama adalah. Berniat. Yang pertama adalah. Berniat. Karena ini adalah ibadah. Maka tentunya tidak lepas dari hadith. Innamal a'amalu bin niyat. Innamal a'amalu bin, bin niyat. Segala sesuatunya dimulai atau segala sesuatunya tergantung dengan niatannya. Dilihat dengan niatannya. Wallahu a'lam bisawak. Disebutkan di sini oleh beliau Inda Ghaslil Wajhi. Niatan ini ketika memulai mengusap wajah. Ketika memulai mengusap wajah. Perlu kita perhatikan dengan baik bahawa berwudu. Di antara anggota badan itu ada anggota yang sunnah dibasu, ada anggota badan yang wajib dibasu. Dan beliau mengatakan di sini indah kosli wajhi. Niatan ketika mengusap wajah, ah, maaf membasu wajah ketika membasu wajah. Kenapa ketika membasu wajah? Karena wajah inilah yang pertama dari amalan yang wajib dibasuh dari anggota wudhu. Dari anggota wudhu. Ya tentunya kita melihat ayat wudhu secara umum. Dimulai dengan apa? Waksilu. Fagsilu wujuhakum. Fagsilu wujuhakum. Dimulai dengan apa? Membasuh, membasuh wajah. Sehingga yang diinginkan oleh penulis dari dari apa? Yang wajib yang pertama kali dari anggota badan adalah wajah. Tetapi kalau kita melihat Wuduk secara keumuman, maka di sana didapati wuduk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali beliau basuh adalah tangannya, telapak tangan, telapak tangan, baru kemudian beliau apa? berkumur-kumur dan istinsjah, baru kemudian beliau membasuh wajah, baru kemudian beliau membasuh lengannya sampai siku, baru kemudian mengusap kepalanya, baru kemudian mencuci kaki bersamaan dengannya kedua mata kaki ini adalah wudhu rasulullah cuma wudhu ini dengan apa yang didapati dari ayat menunjukkan kepada kita di sana ada anggota yang wajib ada anggota yang sunnah. Sehingga kalau misalnya seorang mencukupi dengan apa yang wajib, telah terpenuhi namanya wuduhnya. Kalau dia mencuci apa yang wajib saja, telah terpenuhi. Tapi apakah tentunya dia mendapatkan amalan sunnah? Tidak. Dia tidak mendapatkan amalan sunnah. Maka sebaik-baiknya dia berwudu dengan yang wajib dan yang yang sunnah. Ali r.a pernah mempraktekkan bagaimana wudu Rasulullah. Demikian pula Uthman ibn Affan dalam riwayat Humran. Maulah Uthman. Bagaimana cara wudu Rasulullah. Yang dari riwayat tentang wudu. Didapati memulai tangan sampai akhirnya membasuh apa? Membasuh kaki. Bahkan dalam riwayat Ali demikianlah kulihat Rasulullah berwudhu. Juga dalam riwayat Utsman inilah cara wudhu Rasulullah. Artinya siapa yang bersungguh-sungguh mengikuti beliau saw, maka wudhunya sempurna dan wudunya telah memenuhi semua amalan yang diperintahkan dan ditekankan ketika seorang apa Ber? berwudu ketika seorang berwudu sehingga apa yang dibawakan oleh penulis hanyalah sekedar yang wajib hanyalah sekedar yang wajib ini pertama karena nanti penulis akan masuk Kepada apa yang Apa yang sunnah Apa yang sunnah Fasal berikutnya Faslun, sunanil, apa? faslun sunanul wudhu Fasal sunnah-sunnah Berwudhu Artinya kalau digabung Sunnah dengan wajib Akan ketemu menjadi satu Tata cara wudhu Siapa? Tata cara wudhu Nabi s.a.w. Wa alihi wa s.a.w. Tapi penulis memulai dengan apa yang wajib untuk menerangkan inilah yang pertama. Inilah yang pertama, baru kemudian sunnahnya inilah yang berikutnya. Inilah yang berikutnya. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullah tadi, fara'idul wudu' sita yang pertama niat. Yang pertama niat. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah... Niat tentunya masuk dalam kewajiban berwudu, kewajiban berwudu, karena yang membedakan wudu seseorang bisa dijadikan untuk ibadah, niatnya. Kalau seorang mandi, dia telah membasuh semua anggota wuduknya, tidak ada yang terluputkan tetapi dia tidak dipandang ber, berwudu karena dia tidak meniatkan untuk ber, berwudu. Jadi yang membedakan seorang ini berwudu dengan tidak yang pertama kali adalah niatannya. Yang pertama kali niatannya wallahu a'lam bisawab. Cuman mungkin ada bagusnya ada bagusnya, sebelum kita menyebut yang lain, Di sana, ada syarat yang mesti terpenuhi. Di sana atau di sini ada syarat yang mesti terpenuhi. Yaitu syarat yang menyebabkan udu ini, udu ini diterima. Udu ini diterima. bukan kewajiban yang disebutkan di sini tapi syarat yang di luar daripada kewajiban di sini syarat yang merupakan di luar dari kewajiban yang disebutkan di sini yang pertama berislam pertama berislam seorang bagaimanapun dia berwudu Bagaimanapun dia niatnya. Kalau dia tidak berislam. Diterima wuduknya atau enggak? Enggak diterima. Maka mesti dia apa? Berislam. Mesti dia berislam. Kemudian. Yang berikutnya. Dia termasuk. Orang yang bisa membedakan. Atau. Dalam istilah dia temyiz. Dia temyiz. Bisa membedakan. Kalau dia tidak bisa membedakan. Nantinya. Dia tidak mengerti mana yang dimulai lebih dahulu, di kebelakangkan, mana yang harus dibasuh, mana yang tidak. Dia bisa membedakan. Kemudian pula dia juga menggunakan air, air yang suci. Air yang suci. Kapan airnya tidak suci, maka tidak bisa dipakai untuk berwudu. Tidak bisa dipakai untuk berwudu. Dan Juga dia berwuduk setelah lepasnya apa-apa yang menahan dan dianggap tidak diterima wuduknya kalau dia melakukannya. Seperti Haid. Haid kalaupun dia berwuduk ya tetap tidak diterima karena dia dalam keadaan apa haid karena dia dalam keadaan haid jadi lenyapnya apa-apa yang menolak amalan wudunya kalau dia melakukan wudu kemudian Tentunya telah masuk waktu yang telah ditetapkan untuknya berwudu. Wallahu a'lam bisawab. Kala rahimahullahu ta'ala. "Inda ghaslil wajhi. Ketika. Membasu. Wajah. Ya ayuhal ladhina amanu. Iza kuntum ila solah. Faghasilu. Wujuhakum. Faghasilu wujuhakum. Seorang. Berniat. Kalau dia mulai dari yang wajib, maka dia membasuh wajahnya. Dia berniat di situ. Tetapi amalan berwudu yang kita dapat dari Rasulullah dimulai dengan apa? Dimulai dengan tangan, maka dia sudah mulai berniat. Dia sudah mulai berniat dengan gerakannya itu dia berwudu. Maka dia sudah mulai berniat Wallahu a'lam bissawab. Jadi yang pertama faraid wudhu niat adalah niatan. Kemudian yang berikutnya wajsul wajhi. Yang berikutnya guslul wajhi. Membasuh wajah jadi yang diwajibkan niat satu, ketika basuh wajah karena ini adalah amalan apa? Ini anggota yang wajib untuk pertama kali dibasu. Kedua, mencuci atau membasu wajah itu sendiri. Sebagaimana tadi sudah ditekankan bahawa membasu wajah adalah amalan yang wajib. Faraidul Wudu, membasu wajah. Bahkan seorang yang tidak membasu wajahnya, maka tidak. Sah wuduknya tidak sah wuduknya dan yang perlu kita ketahui membas wajah adalah dengan meratakan air tersebut di wajah meratakan air tersebut di wajah. Adapun wajah itu sendiri kalau dilihat dari bahasa Arab dan penempatan wajah maka wajah itu apa yang kalau dari panjang wajah maka dari tempat akhir kulit tumbuhnya rambut awal pertama ujung kepala apa depan kepala kita dan dagu kita jadi kalau panjangnya, ah maaf, dari tingginya ini dari apa, ujung tumbuhnya rambut sampai dagu kita. Kalau lebarnya, maka tempat kuping kita di penghujung wajah kita muncul apa? kuping ini, ini akhir daripada wajah. Kemudian mengikuti lingkaran tersebut. Jadi tempat tumbuhnya rambut sampai ke kuping, sampai ke dagu, dari rahang masuk sampai ke ke dagu. Ini namanya lingkaran wajah. Karena itu, kalau dikatakan membasu wajah itu semua harus basah. Itu semua harus basah. Kapan tidak basah? Sebagiannya maka dikatakan dia tidak membasu wajah. Dia tidak membasu wajah. Dan Berkaitan dengan wajah Datang keterangan riwayat Menyela-nyela Jenggot Yang Jenggotnya lebat Menyela-nyela Jenggot yang jenggotnya Lebat agar air yang diusap ke wajah ini masuk ke dalam masuk ke dalam kulit wajah yang tertutup dengan apa? tertutup dengan jenggotnya ini. Tetapi tentunya kalau jenggotnya ya tumbuhnya satu dua kayak saya misalnya ya tidak perlu disela-sela. Cukup dibasuh sudah ba basah. Naam. Tetapi kalau dia jenggotnya lebat, maka dia menyelaannya karena apa? Untuk memasukkan air ke dalam kulit wajah yang tempat tumbuhnya rambut jenggot tersebut. Nah Wallahu a'lam bissawab. Telah didapatkan asar di antara sahabat memasukkan air ke matanya. Karena mata termasuk dari bahagian wajah. Namun tidak didapatkan dari riwayat hadis wudhu Nabi memasukkan ke mata. Sehingga cukup membasuhnya, meratakannya saja. Meratakannya saja tidak perlu memasukkan sampai ke, ke mata. Begitu pula telah didapatkan perkataan yang tersebar di sisi manusia. Kita katakan tersebar karena tidak ada asarnya. Mengusap apa? Leher mengusap leher. Jadi, maaf, membasuh wajah ini tidak hanya cukup sampai di dagu, tapi mereka bahkan mengusap apa membasuhnya dengan lehernya. Maka yang seperti ini juga tentunya karena tidak ada keterangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak boleh diamalkan oleh seseorang karena yang namanya ibadah perlu dengan apa? perlu dengan contoh. Perlu dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi pertama niat, kedua apa? membasuh, membasuh wajah Wajah dengan bahagiannya sudah kita sebutkan tadi. Dibasuh dengan merata. Termasuk dengan menyelanya apa? Menyelanya jenggot yang lebat. Tentunya diantara tujuannya adalah memasukkan air ke dalam. ke dalam wajah seseorang. Yang tertutupi dengan apa? Tertutupi dengan uh, lihianya, jenggotnya. Adapun membasuh leher. Mengusap leher dengan air. Maka ini tidak didapati keterangan. Riwayatnya. Wallahu a'lam bis sawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad. Wa ala alihi wa ashabih. Wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yawmiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.